السماوات والارض وكان الله عليما حكيما واشهد ان اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد فان اسبق الحديث كتاب الله Wa khairal hady hady Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dhalalatin fin nar para pendengar radio roja bandung di mana saja Anda berada yang bisa menangkap siaran ini secara langsung? Alhamdulillah untuk yang kedua kalinya kita bisa mengudara secara langsung melalui siaran lokal dari Radio Bandung pada gelombang AM 1476 yang mudah-mudahan kita bisa memperbanyak kesempatan untuk mengadakan siaran lokal pada masa-masa yang lainnya, insya Allah taala. Seperti yang tadi diutarakan bahawa materi yang akan kita bahas pagi hari ini adalah masalah yang berkaitan dengan masalah fikih, masalah yang berkaitan dengan aspek hukum, baik hukum ibadah, fikih ibadah ataupun fikih-fikih yang lainnya akan kita bahas kelak setelah fikih ibadah ini selesai. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Masalah fikih biasa dimulai dari fikih yang terpenting dalam kehidupan keseharian kita yaitu fikih ibadah. Menyangkut sholat, saum, zakat, dan haji Serta seluruh hal yang berkaitan dengannya Seperti masalah sholat Hal-hal yang berkaitan dengan sholat Adalah masalah toharoh Baik itu berwudu Ataupun bertayamum Ataupun mandi Ataupun mengusap Khuf atau sepatu Atau kaos kaki atau sendal Atau yang sejenisnya Itu berkaitan dengan Masalah sholat Oleh karena itu Kita akan mengkaji Masalah fikih Ibadah yang akan kita Bahas secara rutin ini Dengan Memulai pembahasan dari Masalah toharah Sebab apa sebab toharoh ini merupakan syarat yang terkuat bagi dianggap sahnya ibadah sholat kita Oleh karena itulah maka hampir seluruh bab fikih dimulai dengan masalah toharoh Ada setidak-tidaknya dua alasan yang pertama Tohara itu Merupakan syarat yang paling kuat Bagi sahnya sholat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Dalam Al-Ma'idah ayat yang ke-6 Ya hey ayuhalladhina amanu Ida kumtum ilas sholati Fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq Hai orang-orang yang beriman Apabila kalian Mau menegakkan sholat Maka basuhlah wajah-wajah kalian Dan tangan-tangan kalian Sampai sikut Sampai akhir dari ayat ini Yang mengajarkan tentang Tata cara berwudu Jadi setiap kali kita akan sholat Allah memerintahkan kita Untuk berwudu terlebih dahulu Yang tidak sahlah salat kita apabila kita tidak berwudu terlebih dahulu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sehingga dia berwudu hadis ini Mutafaqun alaih. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam Sahih Bukhari hadis ini bisa kita temukan pada hadis nomor 135 dan 6954 dan di dalam Sahih Muslim hadis ini bisa kita temukan dalam hadis nomor 225 dan sanad hadis ini Sahih. Inilah pertimbangan awal Alasan pertama Kenapa bab toharoh ini selalu dibahas pada awal-awal pembahasan masalah fikih, Karena toharoh merupakan syarat utama sahnya sholat kita Alasan kedua Toharoh itu takhliyah Takhliyah itu artinya pengosongan Karena toharo itu membersihkan sesuatu dari kotoran. Dengan kata lain, dikosongkan terlebih dahulu dari kotoran. Hampir semua pekerjaan itu dimulai dari tahliyah, kemudian barulah setelah itu tahliyah. Tahliyah itu menghiasi. Atau membersihkan Setiap aktivitas membereskan Menghiasi atau membersihkan Itu selalu diawali dengan Takhliah atau pengosongan Dari semua kotoran Setelah kotoran dikosongkan Dihilangkan Barulah setelah itu dibersihkan Sebagaimana umpamanya kita Mau memberes-beres di rumah Beres-beres di rumah Mau mengepel Apa yang terlebih dahulu dilakukan oleh kita sebelum mengepel Tentu saja disapu dulu Menyapu adalah menghilangkan kotoran-kotoran yang bersifat real Yang besar-besar Setelah beres disapu Barulah lantai itu Kemudian dipel Dibersihkan Menyapu adalah Takhliyah dengan khok Pengosongan dari kotoran Dan mengepel adalah Tahliyah Demikian juga umpamanya Kalau kita mau mencuci Piring Di dalam piring itu Banyak sisa-sisa makanan Banyak umpamanya Dalam gelas itu Endapan kopi setelah dipakai untuk meminum kopi Apakah kita langsung cuci? Tidak Terlebih dahulu kotoran yang berupa sisa-sisa makanan itu Yang terdapat dalam piring dibuang terlebih dahulu Nah setelah kosong dari kotoran-kotoran yang nampak Yang bersifat real yang besar-besarnya Barulah setelah itu dicuci, dibersihkan dulu dengan sabun kemudian baru dicuci dengan air. Nah, membuang kotoran-kotoran yang berupa sisa-sisa makanan itu disebut takhliah. Mencucinya dengan air sampai bersih itu disebut tahliyah. Oleh karena itulah maka taharah itu Merupakan tahlia Dalam arti Dihilangkan dulu kotoran-kotoran Yang bersifat fisik Baru setelah itu Dilakukan tahlia Berupa ibadah itu sendiri Solatnya itu sendiri Dan solat itu tahlia Pembersihan jiwa Penghiasan yang kita lakukan Terhadap akhlak Dan yang sejenisnya dan yang sejenisnya Dengan dua alasan itulah Maka Toharoh itu Didahulukan pembahasannya Sebelum Kita membahas Solat dan hal-hal Yang harus didahului Oleh Toharoh seperti Tawaf Toharoh Maknanya adalah Bersih-bersih Bersuci Toharuh itu ada dua macam Pertama yang disebut dengan toharuh maknawiyah Kedua disebut toharuh hissyiah Nah yang kedua inilah Toharuh hissyiah inilah Yang menjadi pembicaraan para fuqoha Para ulama ahli fiqih Karena toharohisiyah ini Membersihkan hal-hal yang bersifat fisik Membersihkan badan Membersihkan tempat Membersihkan pakaian Itu toharohisiyah Ada pun toharoh Maknawiyah Ini berbicara tentang masalah Tauhid dan akidah Yaitu Toharah maknawiyah itu Membersihkan Sesuatu secara Maknawi, tidak nampak Secara fisik Tidak real, tetapi ada Secara batin Seperti membersihkan hati Atau jiwa dari Penyakit syirik Penyakit kufur Penyakit syak atau keraguan keragu Terhadap akidah Penyakit nifak Penyakit hikat atau iri Dengki, hasad Dan sifat-sifat tercelak lainnya Yang biasanya dimiliki oleh Jiwa setiap manusia Walaupun secara fisik dia bersih Dia habis mandi Habis berendam Lalu pakai parfum yang wangi, yang mahal Secara fisik dia bersih Tetapi di dalam jiwanya Mungkin ada penyakit sirib Ada penyakit kufur Ada penyakit syubhad dan syahwat Ada penyakit nifak Ada hasad, dengki dan yang seterusnya Maka secara maknawi dia kotor Walaupun secara hissi dia bersih Jadi toharah ada dua macam maknawiyah dan hissiah Taharah ma'nawiyah adalah pembersihan jiwa. Taharah hissiyah adalah pembersihan dari aspek fisik. Kalau taharah ma'nawiyah itu dibahas dalam masalah tauhid. Nah, kalau taharah hissiyah dibahas oleh para ulama ahli fikih dalam masalah fikih karena ini berkaitan dengan Syarat yang wajib dipenuhi sebelum kita melakukan sholat Dan tidak diragukan lagi toharah Makna wijah, jauh lebih penting daripada toharah hissyiah Lebih baik badan kita kotor Asal jiwa kita bersih Daripada sebaliknya Badan kita bersih tapi jiwa kita kotor Tentu saja hal yang terbaik adalah bersih kedua-duanya. Jiwa kita bersih, badan kita pun bersih. Jadi inilah dua jenis toharoh. Nah, adapun toharoh hisyah atau yang disebut juga toharoh dahir, toharoh yang lahiriah mencakup Bersih-bersih dari Hadath Dan Bersih-bersih dari Najis Kalau membersihkan diri dari Hadath Dengan cara Berwudu Dengan cara Mandi Dengan cara Tayamum apabila tidak memungkinkan Menggunakan air Baik karena tidak ada air Atau karena sedang sakit Walaupun air ada itu membersihkan dari hadas Atau yang kedua Membersihkan diri kita Dari najis Walaupun umpamanya Kita tidak berhadas Kita sudah wudu Bahkan mungkin sudah mandi Setelah wudu Sebelum sholat Kita mangku dulu Menggendong dulu Bayi kita umpamanya Ketika digendong, bayi kita ngompol. Air kencingnya mengotori tubuh kita dan pakaian kita. Maka kita suci dari hadas. Karena kita sudah berbutuh. Tapi badan kita tidak suci dari najis. Kalau sholat, tidak sah. Karena badan kita ada najisnya Walaupun kita tidak berhadas Maka Wajib Kita bersihkan Najis dari badan dan pakaian kita Pakaian kita Kita buka, kita ganti Dan cuci itu Badan kita juga kita cuci lagi Tanpa harus berwudu Wudu kita tidak batal Dengan terkena najis Karena kita sudah wudu tadi Karena najis tidaklah membatalkan wudu. Wudu kita tetap ada dan tidak perlu mengulang kembali wudu kita hanya karena terkena dengan najis. Cukup najisnya saja dihilangkan. Dan kita tidak harus berwudu kembali. Nah jadi ada caranya kita suci dari hadas tapi tidak suci dari najis. Dan sebaliknya kadang kita suci dari najis tapi kita tidak suci dari hadas umpamanya kita sudah mandi sudah berwudu sudah bersih pakaian bersih badan juga bersih kemudian setelah itu kita buang angin berarti kita suci dari najis tapi tidak suci dari hadas nah kedua-duanya Baik najis ataupun hadaf Wajib disucikan Sebelum kita sholat Kalau menghilangkan najis dengan cara dicuci najis itu Dan hilangnya najis itu Nanti akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang Dengan hilangnya tiga unsur yang terkandung dalam najis itu Unsur pertama adalah unsur zat Dalam arti Benda dari najis itu masih ada gak gitu Kelihatan Kalau najisnya kelihatan seperti kotoran manusia umpamanya kalau Tapi kalau umpamanya air kencing yang sudah nempel di pakaian atau di badan Tidak akan kelihatan kan ini unsur yang pertama Unsur yang kedua Lihat dari segi baunya Walaupun tidak kelihatan Tapi coba dicium Masih ke Kecium gak Bau pesingnya Kalau masih kecium berarti Masih ada tunajisnya Walaupun tidak kelihatan Dan yang ketiga dari aspek rasa Oleh karena itulah Maka Najis yang ada di dalam diri kita itu harus dihilangkan dengan cara dicuci Dengan cara dibasuh dengan air Maka setelah dibasuh hilang ketiga-tiganya Warnanya tidak ada Baunya juga tidak ada Kemudian rasanya juga sudah tidak ada Maka hilanglah najis itu dalam tubuh kita jadi begitulah cara menghilangkan najis atau membersihkan najis. Adapun kalau membersihkan diri, mensucikan diri dari hadas, maka wajib dengan cara berwudu, kalau itu hadasnya hadas kecil. Hadas kecil itu contohnya, habis buang air besar, buang air kecil, atau buang angin Maka kita sudah dianggap berhadap Atau pemakan daging unta Itu juga sudah dianggap batal wudhu kita Kita berhadap Itu hadas kecil Maka menghilangkan hadas kecil cukup dengan berwudhu Kalau memungkinkan menggunakan air kalau tidak menggunakan air karena tidak ada airnya atau ada air tapi kitanya sakit tidak boleh kena air cukup dengan tayamum itu cara menghilangkan hadas kecil. Adapun kalau hadasnya hadas besar hadas besar itu penyebabnya ada tiga pertama haid bagi wanita kedua juga nifas bagi wanita ketiganya kalau keluar sperma baik keluar sperma itu disebabkan karena umpamanya melakukan hubungan suami istri atau tidak umpamanya karena mimpi karena umpamanya e, apa namanya melakukan onani atau masturbasi itu hadasnya besar Maka hadas besar seperti ini tidak bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Dia wajib mandi. Kalau ada air atau... ia ya ada air dan bisa menggunakan air itu. Tapi kalau tidak ada air atau ada air tapi tidak boleh menggunakan air itu karena sakit umpamanya. Maka boleh orang itu bertayamun. Itulah cara menghilangkan hadas Baik yang kecil ataupun yang besar Jadi ada dua macam hadas Hadas besar yang disebabkan karena Haid, nifas atau keluar air mani Caranya dengan cara mandi Atau tayamum kalau tidak ada air Dan yang kedua adalah hadas kecil yang disebabkan karena Buang air besar, buang air kecil, atau buang air Atau tertidur secara lelap Atau termasuk juga pingsan Atau makan daging unta Maka itu semuanya hadas kecil Dan hadas kecil itu cukup dengan berwudu Kalau ada air Dan bisa menggunakannya Atau kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air maka cukup bertayamum. Nah para ulama selalu memulai pembahasan dengan toharoh karena toharoh itu kuncinya solat. Sedangkan solat adalah rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Oleh karena itu dalam kitab-kitab fikih Para ulama selalu membahas bab Tuharoh terlebih dahulu Yang bab Tuharoh itu mencakup pembahasan tentang jenis-jenis air Air manasa yang boleh digunakan untuk bertuharoh -ber Kemudian juga berwudu, bertayamum, mengusap khuf Dan mandi itu termasuk pembahasan dalam bab Tuharoh Setelah itu barulah membahas masalah sholat Masalah zakat, masalah saum masalah haji Sesuai dengan urutan tartib dalam rukun Islam Inilah mukaddimah tentang Toharo Dalam masalah Toharo Bab pertama yang biasanya dibahas adalah bab air Makanya coba lihat Dalam kitab-kitab fikih Selalu bab air itu diawalkan dan diberi judul dengan babul miyah bab tentang air miyah itu jamak dari ma al-ma'u itu air jamaknya al-miyahu kenapa ada bentuk jamak dari air bukankah air itu hanya satu macam saja dijawab benar air itu hanya satu macam tapi dilihat dari sumber air Air itu bermacam-macam Air Bisa bersumber dari lautan Bisa bersumber dari embun Bisa bersumber dari sumur Dari sungai Dari hujan Dan sumber-sumber air yang lainnya Termasuk sumber air Kata orang Sunda Mahci Nyusu gitu tanya Karena Karena Sumber air itu banyak dan kadang-kadang Melahirkan atau memiliki jenis air yang berbeda Maka dijama'kan Contoh untuk jenis air yang berbeda adalah Air laut Dengan air daratan Kandungannya aja berbeda, rasanya juga berbeda Kalau air laut asin Kalau air daratan tidak asin Air laut pun Kadar keasinannya berbeda-beda Kadang-kadang di daratan pun Ada yang asin apabila sumur tersebut terlalu dekat dengan lautan Dengan pantai Walaupun dengan kadar keasinan yang sangat tipis sumpah Tapi terasa asinnya itu Oleh karena itulah Maka Dijamakan Dengan disebut Babulmiah Bab tentang beberapa jenis air lalu para ulama menyatakan sebenarnya air merupakan unsur termahal bagi manusia karena apa? karena kebutuhan manusia terhadap air itu jauh lebih besar dibanding kebutuhan manusia terhadap yang lainnya termasuk terhadap makanan, manusia lebih membutuhkan air daripada makanan. Karena manusia tidak minum kekurangan air selama tiga hari, keempatnya mungkin meninggal. Tapi kalau untuk kekurangan makanan bisa bertahan sampai sepekan, umpamanya. Air ini merupakan hal yang paling paling paling dibutuhkan oleh manusia. Sehingga dalam keadaan tertentu air Termasuk hal yang termahal lebih mahal daripada emas, perak, berlian dan yang sejenisnya Kalau di padang pasir Yang tidak ada lagi sumber air Tidak ada sumur, tidak ada hujan, tidak ada kolam, tidak ada oase umpamanya Itu sebotol air bagi orang yang ada di sana mungkin lebih mahal daripada segenggam berlian Tapi di saat air melimpah Air ini bisa murah meriah bahkan bisa aja gratis Dulu waktu tahun 70-an, tahun 80 Ketika umpamanya kita semua masih sekolah di SMP, di SMA Belajar ekonomi kita Apa namanya Mengenal ada yang disebut dengan Benda ekonomi dan non-ekonomi Benda ekonomi itu Benda yang harus diperoleh Dengan cara membeli Bisa dijual belikan Dan air saat itu Bukan benda ekonomi Karena bisa gratis, bisa minta Eh sekarang ini Air itu sudah menjadi benda ekonomi Yang untuk memperolehnya harus dibeli Mungkin sekarang-sekarang masih murah Satu botol hanya seribu umpamanya ya. Atau ada lagi satu gelas kecil cuma 500 rupiah atau 300 rupiah Karena masih melimpah Mungkin suatu saat air ini akan menjadi barang yang paling mahal dibanding barang-barang yang lainnya Adapun hadis yang dibahas di dalam bab tentang air pertama ini banyak hadisnya. Hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau ditanya tentang air laut sebab ada para pelaut Yang datang kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan mereka sudah muslim Lalu mereka berkata Ya Rasulullah Narkabul bahr Walaisa ma'ana ma'un Yaniyata waddau nabihi Afanata waddau bima'il bima bahar Wahai Rasulullah Kami ini pelaut suka Naik perahu di lautan dan kami tidak memiliki air untuk berwudu Boleh gak? Kami berwudu dengan air laut Air persediaan air ada Tapi untuk minum Untuk masak Karena gak mungkin minum dengan air laut Kalau nanti Air minum itu Dipakai untuk berwudu Berkuranglah jatah Untuk minum padahal Umpamanya awak perahu itu banyak kalau dipakai untuk berwudu masing-masing Itu bisa menghabiskan Persediaan untuk minum Atau makan Untuk masak Maka mereka bertanya Boleh gak kami Berwudu Dengan air laut Dijawab oleh Nabi S.A.W Huwattahurumauhu Alhillumaitatuhu Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Selain itu, hadis ini pun dikeluar oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi itu termasuk imam ahli hadis murid Imam Bukhari. Berkata Imam At-Tirmizi, Sa'atul Bukhari ya anhu. Fa khala haditsun Aku bertanya kepada Imam Al-Bukhari tentang hadis ini. Lalu berkata Imam Al-Bukhari, hadis ini hadis yang sahih. Selain itu Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Abi Syaiba, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam ash syafii bahkan juga Muslim Imam Ahmad dan yang lain-lainnya juga meriwayatkan hadis ini lalu mereka menyatakan isnaduhu la ba's Sanad hadis ini tidak apa-apa. Artinya bagus sahih. Hadis ini sahih sanadnya. Diliwatkan oleh banyak ulama dalam kitab-kitab suci -kitab -kitab mereka, dalam kitab-kitab hadis mereka, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak merewetkan hadis dari Nabi saw. Sekalipun beliau itu termasuk sahabat yang mutaakhir. Sahabat mutaakhir itu sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Tahun-tahun terakhir tiga tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal barulah Abu Hurairah itu terus menguntit Nabi Alaihissalam. Tapi kenapa beliau itu sahabat yang paling banyak merewetkan hadis berbeda dengan umpamanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh. Abu Bakar itu as sabiqun al awalun orang yang paling awal-awal masuk Islamnya sehingga mendampingi Rasulullah SAW itu sejak awal ketika di Mekah. Tapi kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya sedikit meriwayatkan hadis? Salah satu penyebabnya adalah mereka para sahabat yang lain itu mengetahui bahwa Abu Bakar itu seusai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Beliau kan menjadi khalifah. Dan beliau sangat disibukan dengan urusan kekhalifahannya. Mengatur daulah, mengatur masyarakat. Menyusun strategi perang. Mengirim pasukan kepada negeri-negeri yang harus dikirim e, e, pasukan ke sana. Dan seterusnya. Tidak tafarrub. Tidak mutakhosis. Tidak menghususkan diri untuk memelihara hadis dan meriwayatkannya tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itulah hadis yang beliau riwayatkan jauh lebih sedikit daripada hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sehingga kalau kita ditanya lebih banyak mana hadis yang dimiliki oleh Abu Hurairah atau oleh Abu Bakar? Kita tidak ragu lagi menjawab Abu Bakar radhiyallahu anhu Jauh lebih banyak Menerima hadis dari Nabi SAW Karena beliau Masuk Islamnya dan Waktu-waktu Masa-masa kebersamaan beliau Dengan Rasulullah SAW jauh lebih banyak Lebih lama dan lebih sering Sejak di Mekah Kemudian selama Perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah Abu Bakar yang mendampingi berkorban dan seterusnya dan seterusnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia sehingga dipastikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menerima banyak ilmu dari Rasul Sallam dan banyak hadis dari Rasul Sallam dibandingkan dengan Abu Hurairah radhiyallahu an dari aspek itu ya tapi dari aspek meriwayatkan kepada orang lain Abu Bakar lebih sedikit dibanding Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu walaupun sebentar akan tapi beliau itu Menghususkan diri, mencatat apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafalkannya dan Rasul sallallahu mendoakan Abu Hurairah e, untuk dikuatkan hafalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau orang yang menghususkan diri memelihara, menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menghususkan diri menyampaikannya kepada orang lain, maka Abu Hurairah hadis yang beliau riwayatkan jauh lebih banyak daripada yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul s.a.w. ketika ditanya tentang bagaimana air laut boleh gak dipakai untuk berwudu. Nabi menjawab, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Beliau tidak menjawab dengan jawaban na'am. Ketika ditanya, boleh gak kami berwudu dengan air laut? Tidak menjawab naam, enggak. Tapi ketika beliau ditanya pada hadis yang lain ada seorang laki-laki datang. Ya Rasulullah, anatawadhu min luhumil ibad. Wahai Rasul, apakah kita harus berbuntut setelah makan daging unta? Beliau menjawab naam. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini nanti akan kita bahas dalam bab nawaqidul wudu atau hal-hal yang membatalkan wudu. Beliau menjawabnya dengan jawaban na'am. Tapi ketika ditanya boleh enggak kami berwudu dengan air laut, beliau tidak menjawab na'am. Tapi menjawab dengan jawaban yang melebihi dari apa yang ditanyakan. Lebih umum, beliau menyatakan Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Makna suci, pertama tidak najis. Sehingga kalau air laut itu mengenai badan kita, mengenai juga baju kita atau apapun wadah-wadah kita, maka kita tidak wajib mencucinya. Kedua, selain suci juga bisa dipakai untuk bersuci. Tohir wa mutohhir Yang suci Yang mutohhir Yang bisa dipakai untuk bersuci Berwudu, mandi Sebab ada air yang suci Tapi tidak Tidak mutohhir, tidak bisa dipakai untuk bersuci Air itu suci Tapi tidak Bisa dipakai untuk Bersuci, so, contohnya Air teh, air kopi Air susu, sirup itu suci semuanya Air teh itu suci Kalau gak suci alias najis ya haram pastinya Tidak boleh diminum Dan kalau ada air kopi, air susu, air teh Mengenai badan kita Mengenai umpamanya baju kita Itu suci Tidak najis Boleh dipakai sholat Kita sholat dengan pakaian yang sudah terkena Air teh, air kopi, air susu, air sirup Boleh gak apa-apa Itu suci tapi tidak mensucikan Tidak boleh kita berwudu dengan air teh Tidak boleh kita berwudu dengan air kopi Tidak boleh kita berwudu dengan sirup Tidak boleh kita berwudu dengan air susu Walaupun itu suci, tapi tidak mensucikan Air laut dia suci dan juga mensucikan dia suci kalau kena badan tidak perlu dicuci bahkan dia juga bisa dipakai alat untuk bersuci sehingga makna at-tahuru ma'uhu bahwa air laut itu suci maknanya tahur di sana tahir wa mutahir ya suci ya bisa dipakai untuk bersuci. Ini pertama. Kedua. Al-hillu maitatuhu. Bangkai air laut halal. Dimakan. Yang dimaksud dengan bangkai binatang laut itu halal untuk dimakan. Dan maknanya. Mala ya'ishu illa fihi. Binatang-binatang yang tidak bisa hidup. Kecuali di dalam laut, bukan koluma matafilbahar, bukan setiap binatang yang mati di lautan, bukan. Tapi maksudnya seluruh binatang yang hanya hidup di laut. Adapun kalau ada binatang darat lalu nyebur ke laut lalu mati di laut seperti kambing, umpamanya nyebur ke laut lalu mati jadi bangkai, maka itu tetap haram, tidak boleh dimakan. Karena dia bukan bangkai binatang laut Jadi yang dimaksud dengan halal bangkainya Maknanya adalah bangkai dari binatang Yang tidak bisa hidup kecuali di laut Dan ini umum tidak ada kekecualian termasuk anjing laut Termasuk babi laut Kalau ada ya babi laut Ada ya babi laut ya Babi laut Dan tidak harus disembelih terlebih dahulu Karena disebut al-maitah Maitatuh al-hillu Maitatuh bangkainya pun Kalau bangkai artinya matinya tidak Tidak disembelih Maka kalau kita umpahnya Mau makan anjing laut Tidak perlu itu disembelih Kalau kita mau umpah makan ikan hiu Tidak perlu itu disembelih kalau umpamanya kita mau makan umpamanya e, ikan teri, apalagi gak perlu disembelih. Karena bangkainya pun sudah halal. Tidak perlu untuk disembelih terlebih dahulu. Dari hadis ini ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama dari hadis ini adalah Hirsus sahabati radhiyallahu anhum ajma'in 'ala talaqil ilmi wa dhalika bi ma'rifati sababil hadis wa huwa su'aluhumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa La shakka annahum ahrasun nas ilmi Pertama, hadis ini menjelaskan kegigihan para sahabat untuk memperoleh ilmu. Dan itu diketahui dari asbabul wurud hadis ini. Berupa apa? Berupa pertanyaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum berwudu dengan air laut. Ditanyakan dan ditanyakan hal itu menunjukkan mereka itu orang-orang yang haus terhadap ilmu. Dan tidak diragukan lagi bahwa para sahabat ridwanullahi alaihi ajmain Allah manusia yang paling gigih, paling besar semangatnya untuk memperoleh ilmu. Oleh karena itu, semua perkara yang tidak ditanyakan oleh para sahabat di zaman itu, berarti perkara yang tidak ditanyakan oleh para sahabat zaman itu adalah sesuatu yang buruk untuk ditanyakan. Dan kita tidak boleh mempertanyakan apa yang tidak dipertanyakan oleh para sahabat Contoh umpamanya ketika Allah dalam Al-Quran Nabi SAW juga dalam banyak hadisnya Menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Allah itu punya mata bi Kata Al-Quran Perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan pandangan mata kami Kata Allah begitu. Menunjukkan Allah punya mata. Ya Allahi fauqa aidihim. Allah itu, tangan Allah diberada di atas tangan mereka. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Namsul Al-Fad. Tangan Allah di atas tangan mereka. Menunjukkan Allah punya tangan. Ar-Rahmanu alal arsyistah. Allah itu istiwa di atas ars. Itu banyak ayat. Banyak hadis menjelaskan tentang sifat Allah. Tapi tak ada satupun sahabat yang bertanya, bagaimana mata Allah? Bagaimana tangan Allah? Bagaimana istiwanya Allah di atas aras? Enggak. Seluruh sahabat sepakat. <tuh> Tidak ada yang mempertanyakan masalah itu. Padahal mereka orang yang paling cerdas, paling jeli, paling detil. Apapun yang detil dan itu baik untuk ditanyakan, mereka tanyakan. Kalau ada satu perkara penting tapi mereka tidak menanyakannya menunjukkan kecerdasan mereka sampai pada kesimpulan bahwa hal tersebutlah hal yang tidak patut untuk ditanyakan. Oleh karena itu para ulama menyatakan inna hada sual lam yas alis sahabah al nabiya saw beda. Semua perkala atau semua soal, semua pertanyaan yang tidak pernah dipertanyakan oleh para sahabat kepada Nabi pada zaman dahulu adalah bida. Makanya, ketika di zaman Imam Malik radhiyallahu an, <coughs> ada seorang yang datang, wahai Imam ar-Rahmanu al-Arsustawa ar Allah yang marahman istiwa di atas ars, hevastawa. Bagaimana sih istiwa Allah di atas 'ars? Istiwa itu artinya tegang Dan tidak hanya Allah yang istiwa, makhluk juga istiwa. Sebagaimana Allah juga menyatakan "Kazzar in akhraja syathahu fa azarahu fastaghlaza fastawa 'ala syuqih." Fastawa 'ala syuqih itu tentang pohon. Batang pohon itu Istiwa di atas pangkalnya Di atas akarnya Tegak Kerana istiwa itu memang artinya tegak Allah sami dan basir Melihat dan mendengar Mendengar dan melihat Manusia juga mendengar dan melihat Lihat surah Al-Insan فَجَعَلْنَهُ سَمِئًا بَسِيرًا Lalu kami jadikan manusia itu سَمِئًا بَسِيرًا Manusia itu سَمِئًا بَسِيرًا Mendengar dan melihat وَكَنَ اللَّهُ سَمِئًا بَسِيرًا Dan Allah juga mendengar dan melihat Allah mendengar, melihat Makhluk juga mendengar dan melihat Allah istiwa, makhluk juga istiwa tapi bagaimana mendengarnya Allah dan melihatnya Allah pasti tidak sama dengan mendengarnya makhluk dan melihatnya makhluk. Istiwa atau tegaknya Allah di atas ars pasti tidak sama atau berbeda dengan istiwa atau tegaknya makhluk. Itu sudah difahami. Dan para sahabat tidak pernah mempertanyakan bagaimana sih istiwa nya Allah di atas ars, nggak pernah. Bagaimana sih melihatnya Allah? Tidak pernah Karena sudah terpahami Allah itu tidak ada yang menyerupainya Pasti beda dengan makhluknya Nah ketika Imam Malik Ditanya Wahai Imam Allah istiwa di atas aras Tegak di atas Bagaimana sih tegaknya Allah di atas aras? Imam Malik menjawab Al istiwa ma'lumun Wal kafu mazhulun, wal imanu bihi wajibun. Wasualu an hubidatul. Istiwa itu maklum, istiwa itu sudah diketahui mananya, itu tegang. Tapi bagaimana cara istiwaya Allah di atas aras itu majhul Majhul itu tidak ada yang mengetahuinya yang pasti istiwaNya Allah itu berbeda dengan istiwaNya makhluk. Wa al wajib, iman bahwa Allah istiwa itu wajib karena dijelaskan dalam Al-Qur'an wajib kita imani Allah itu istiwa tegak di atas 'ars. Cuma bagaimana tegaknya ini enggak ada enggak ada yang tahu. Jangankan kita, nabi, para malaikat aja enggak tahu. Tapi iman bahwa Allah istiwa itu di atas aras wajib. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Allah itu istiwa. Wajib kita imani. Dan bertanya bagaimana istiwanya Allah itu di atas aras itu bid'ah. Bertanya tentang itu bid'ah. Karena itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Nah orang-orang zaman sekarang. Banyak mempertanyakan apa yang tidak dipertanyakan oleh para sahabat dahulu Dan itu bukan bukti Bahwa orang zaman sekarang lebih jeli daripada para sahabat Bukan, para sahabat jauh lebih jeli Cuma mereka itu Menahan diri dari apa yang tidak patut untuk mereka pertanyakan Seperti umpamanya apakah di luar Planet bumi ini ada alien Ada ada ada manusia lain seperti kita Apakah sebelum Adam ada manusia lain Itu hal yang gak perlu dipertanyakan karena jelas Gak ada manusia sebelum Adam Adam itu Abul Basar Bapak seluruh manusia Manusia yang pertama sebelum Adam itu tidak ada manusia lain Loh itu manusia purba gimana? Kalau itu manusia purba itu benar-benar manusia seperti kita, ya turunan Adam. Kalau itu binatang, ya, ya berarti bukan manusia. Jadi giginya para sahabat dalam mencari ilmu tercermin dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang masalah itu. Ini yang pertama. Faidah kedua. Annama al bahr itu hurun di dunia istisna, illa fil ahadis fil atiyah. Yaitu illa idhamat qiyah robinajasa, wa illa fa innahu tuhurun. Fa kedua hadis ini menjelaskan bahawa air laut itu suci tanpa kekecualian. Kecuali Beberapa keterangan yang dikoyit dalam hadis-hadis yang akan kita bahas berikutnya Yaitu kalau umpamanya air laut itu kemasukan najis Kita ambil air-air laut satu ember umpamanya ya Untuk wudhu atau untuk mandi Eh sebelum dipakai wudhu Ada anak crrr, Kencing umpamanya ya di ember yang berisi air laut itu Nah kecampuran najis, Itulah yang perkara Yang menyebabkan Berubah salah satu Di antara tiga sifatnya Berubah itu warna rasa dan bau Air laut hanya bening Setelah dikencingi jadi agak kuning Nah itu sudah berubah itu Air laut yang tadinya umpamanya baunya khas air laut setelah dikencingi eh jadi bau pesising bau hangser umpamanya udah berubah tuh air laut yang tadinya asin gitu ya begitu dikencingi dijilat eh ternyata rasanya jadi manis umpamanya karena kebetulan yang kencingi itu punya diabetes saya gak tahu kalau air kencing orang yang diabetes apa manis apa tidak. Pokoknya kalau berubah salah satu di antara tiga sifat itu Baru itu jadi najis Kalau dia kemasukan najis Tapi kalau umpamanya tidak berubah walaupun kemasukan najis Tapi tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya itu Tetaplah dia dalam kesuciannya Air laut umpamanya Kita kencing di pinggirnya, di pinggir pantai dan pasti ada yang kencing tuh. Kalau orang umpamanya berenang di pantai, pasti tuh ada yang kencing tuh. Apakah air laut itu semuanya menjadi najis? Tidak. Karena air lautnya banyak, air kencingnya sedikit. Sehingga air kencing itu tidak berubah salah satupun dari sifat air laut tersebut. Warnanya, baunya, rasanya tetap aja begitu. Maka tetaplah dia dalam kesucian atau umpamanya ada lemak atau kotoran atau bensin umpamanya ada kapal memuat berton-ton bensin kemudian tenggelam kemudian mengotori air laut apakah air laut itu jadi tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi lihat kalau air laut itu umpamanya berubah jadi bau bensin, iya gak bisa digunakan lagi. Kemudian rasanya, uh, rasanya persis seperti bensin umpamanya. Warnanya juga, maka gak bisa digunakan lagi untuk berwudu. Selama tidak ada perubahan, warnanya, rasanya, dan juga baunya Walaupun tercampuri oleh benda lain Maka tetap itu suci dan mensucikan Nanti bagaimana batasan perubahannya itu Nanti akan dibahas dalam hadis-hadis yang berikutnya Inilah faedah kedua Ketiga Husnu ta'limir rasul s.a.w Wa ijabatuhu haithu ya'madu ilal asya'il jamiatil amah Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat bagus baik dalam memberikan ilmu, dalam mengajar, dalam menjawab pertanyaan, karena beliau menjawab dengan jawaban melebihi dari pertanyaan, tapi beliau tahu. Jawaban lebihnya itu sangat-sangat dibutuhkan oleh orang itu Dan ini salah satu metode yang sangat bagus untuk mengajar Orang itu hanya bertanya, boleh gak kami berwudu dengan air laut? Dijawab dengan dua jawaban Pertama, boleh bahwa air laut itu suci Yang kedua, bangkainya pun halal Padahal bangkai binatang laut itu tidak ditanyakan oleh para sahabat dari hadis ini pun kita tahu pelajaran lain boleh memberikan jawaban melebihi dari pertanyaan apabila Orang yang bertanya tersebut kita anggap membutuhkan jawaban yang tidak dia tanyakan itu Orang tadi hanya bertanya hukum berwudu dengan air laut Tapi Nabi memberikan jawaban lebih Airnya suci dan bangkainya pun halal. Kenapa? Karena apabila mereka ragu tentang boleh tidaknya air laut untuk dijadikan alat berwudu. Pasti mereka pun tidak tahu status kehalalan bangkai binatang laut. Dan ini tertangkap oleh Nabi SAW. Maka boleh kita berikan penjelasan yang berlebih Melebihi dari pertanyaan Bila dirasa itu dibutuhkan Dan tidak semua masalah oleh Nabi dijawab lebih Kadang sesuai dengan pertanyaan Kadang tidak dijawab atau menjawabnya dengan mengajukan pertanyaan balik Seperti ada sahabat Datang Ya Rasulullah matasah Wah, Ya Rasulullah kapan hari kiamat Dia bertanya tentang hari kiamat Apa jawaban Nabi Ma'adad dhalaha Apa yang sudah kamu persiapkan Untuk menghadapinya Untuk menghadapi hari kiamat Jawaban Nabi berupa pertanyaan balik Tidak menjawab pertanyaan Dari orang itu Malah dibalik Pertanyaannya apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Kecerdasan Nabi terlihat di sana. Oleh karena itulah, maka menjawab pertanyaan disesuaikan dengan kebutuhan orang yang bertanya. Juga disesuaikan dengan isi dari pertanyaan tersebut. Dari hadis ini, kita juga memperoleh pelajaran bahwa seluruh binatang yang ada di laut itu halal secara umum. Karena maitatuhu maitha itu mufrad bentuk tunggal bukan jama. Mufrad lalu diidhafatkan. Maka maknanya umum. Seluruh bangkai di lautan baik ikan ataupun binatang lainnya seperti singa laut, anjing laut, kuda laut, babi laut itu seluruhnya halal. Dan juga suci walaupun sudah jadi bangkai. Bukti bahwa itu suci boleh dimakan. Kalau najis jangankan dimakan itu. Nempel di kulit aja harus dicuci. Kalau itu halal, boleh dimakan berarti tidak najis. Sehingga ada kaidah yang sangat penting. Kullu halalin tohir, walaysa kullu tohirin halalan. Kullu najasin haram, walaysa kullu haramin najasan. Semua yang halal itu pasti suci. Tapi tidak setiap yang suci halal. Semua yang najis haram, tapi tidak setiap yang haram najis, enggak. Contoh umpamanya ya, yang haram tapi tidak najis. Banyak umpamanya narkoba, ekstasi, sabu-sabu, itu haram. Ganja, itu haram. Para ulama, uh, majis ulama, Akhir-akhir ini menyatakan Rokok juga haram Walaupun agak terlambat ini fatwa Kalau di ulama-ulama di timur tengah Sudah sejak awal Memfatwakan haramnya rokok Tapi lebih baik terlambat Daripada tidak, tidak sama sekali Rokok haram Tapi apakah dia najis? Enggak Suci Kalau umpamanya Orang apa namanya sholat dengan membawa-bawa rokok di sakunya maka tidak najis orang umpamanya sholat sambil membawa narkoba maka sah sholatnya yang haram itu dikonsumsinya umpam polisi sudah menggerebek tuh ah, ada tuh narkobanya kemudian sebagai untuk tanda bukti ah, sebelum distorkan ke kantornya Datang waktu sholat Dia sholat dengan tetap me, Ada saku di narkobanya Eh, ada narkoba di sakunya Maka tetap sah sholatnya Tetap tidak najis Itu haram, tapi tidak najis Jadi kaidah semua yang halal pasti suci Tapi tidak semua yang suci Halal, contoh narkoba suci Tidak najis Tapi haram untuk dikonsumsi Semua yang hara, Semua yang najis Pasti haram Umpamanya Air kencing manusia itu najis Pasti haram Jangankan dimakan Atau diminum, kena baju Kena pakaian kita Kena badan kita Wajib dicuci loh Apalagi diminum gak boleh. Sehingga kalau umpamanya ilmu kedokteran modern menyatakan bahwa air kencing manusia itu bagus sebagai obat. Tetap gak boleh bagi seorang muslim untuk mengkonsumsinya. Walaupun ditujukan untuk obat. Gak boleh, haram. Sebab Allah tidak pernah menjadikan barang haram sebagai obat. Allah tidak pernah menjadikan obat dari barang yang haram. Bagi seorang muslim itu tidak boleh. Jadi semua yang najis pasti haram. Tapi tidak setiap yang haram itu najis. Itu qaidah. Lihat sebagaimana umpamanya. Majmu Fatwa Syekhul Islam. Dalam juz yang ke-21 halaman ke-16. Menyatakan demikian. Walhasil bahwa. Bangkai dari binatang-binatang laut adalah suci dan halal untuk dikonsumsi Karena itulah maka dia itu tetap dianggap sebagai barang yang suci Para pendengar Radio Roja Dimanapun Anda berada, itulah pembahasan dari hadis yang pertama tentang bab air Dari kitabu Toharo Untuk pagi hari ini, saya pikir cukup sampai disini Insya Allah kita akan berjumpa Melanjutkan kembali kajian ini di Jumat yang akan datang Dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya-jawab Dipersilakan apabila ada pertanyaan dalam masalah yang tadi dibahas, silakan untuk ditanyakan. Hamdulillahirabbalamin. Saya persilakan kepada Akhi Farid untuk mengatur lalu lintas pertanyaan.